Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya kali ini saya akan membahas tentang jin banyak orang ketika berbicara tentang jin pasti imajinasinya berpikir bahwa jin itu makhluk halus ya benar itu juga tidak salah hanya permasalahannya Jin ini berasal dari bahasa Arab Yang artinya adalah Tersembunyi Tersembunyi dan halus Sebetulnya apa sih yang tersembunyi? Yang tersembunyi dalam diri kita Adalah pikiran Kalau otak Itu jelas hardwarenya Sedangkan pikiran adalah software Ada pun jin-jin di luar diri Itu bagi saya adalah Virus Perlah, ini adalah software. Lalu imajinasi sama dengan e, softwernya sedang makan internet, browsing kemana-mana. Ketika browsing kemana-mana, tiba-tiba masuk virus. Akhirnya handphone ngehang, sama seperti tubuh. Orang yang terasuk gajin, pada dasarnya adalah orang yang sedang berpikir, orang yang sedang melamun. Karena kau tahu, satorijin dengan diri kita adalah pikiran. Yang menarik mereka untuk datang itu adalah pikiran. Ketika kita berpikir ngamun, naya, ini sama seperti ketika anda browsing internet, browsing YouTube, nelayan kemarin ada aja satu zona wilayah yang kotor, misalnya taruhlah film-film bokep atau film-film yang dilarang 17 jam ke atas, ketika anda masuk ke dalamnya brosik maka otomatis di dibalung itu banyak virus yang diciptakan nah virus juga adalah satu jin tapi ini adalah jin tanpa casing saya menyebutnya jin tanpa casing sedangkan jin yang ber casing disebut IMAJINASI IMAJINASI makanya orang yang pintar disebutnya genius dan orang, orang yang bodoh disebutnya majinun majinun itu jin karena jinnya akal nah kalau pikirannya eh kalau apa kalau otaknya otaknya terlihat otaknya software hardwarenya nah kalau jinnya ini software tidak terlihat tersembunyi di dalam diri kita ini jin makanya ketika orang berpikir itu artinya dia masih menggunakan jin jin ini pintar menghapal ayat, dia bisa menghafalkan ayat Al-Qur'an bahkan kata di, katanya di dalam surat Al-Qur'an jin ini mereka juga ada yang hafal Al-Qur'an ya, seperti Abdullah bin Nurjan yang membunuh Ali, hafal Al-Qur'an tapi hanya hafalan, tidak sampai kepada iman dia hanya jin ya, hafal Al-Qur'an tapi membenci hafal Al-Qur'an, paham Al-Qur'an tapi membunuh dengan ucapan Al-Waqar, aku ni berarti jinnya itu kuat. Jinnya itu apa kurang? Jinnya itu bisa melakukan apa kan kurang? Nah, seperti ilmu hujan, ilmu sayat ini yang membunuh Ali, ilmu sayat. Kalau ilmu hujan yang membunuh Umar. Nah ini kedua orang ini sayat dan Ali ini ini Abu Jalan yang sebenarnya dia jenius melakukan apa hayateya? Dia pintar melakukan apa ya. Dia sangat apa lahir-akhir seperti dalam surat aji kita cakapkan sebagian dari laki-laki jin ini sangat apa Janganlah kamu meminta pertolongan kepada jin-jin seperti itu. Jin-jin ya, itu akhirnya mengaku mabib. Ya, ini yang tadi itu dari din ardun dari bawah dulu dan syariat dulu yang ke atas ujung-ujungnya mengaku dirinya suci, mengaku dirinya mabib, mengaku dirinya keturunan nabi dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya memutuskan dirinya sendiri Dan bedohnya masih banyak orang-orang yang meminta hmm. pertolongan sama jin itu Itu saya mengatakan itu bukan manusia-bukan manusia Karena dia masih menggunakan pikiran Iman yang kepada Allah itu pakai pikiran Imannya itu dibanding sulat pikiran, saya menurutnya itu jin Makanya di ayatnya jin itu apa Al-Quran mendengar quran tapi karena ini senyawanya api, panas pikirannya selalu merasa diungu paling pintar makanya kenapa kita harus kembali ke rasa? ngajinya makrifat, ngajinya hakikat itu rasa karena dirasa ini adalah kita diajari untuk jadi pintar merasa jadi ada tetangganya yang sakit, ada tetangga yang meninggal di layak, kita nyalaya, sungkawa ada yang butuh bantuan, kita bantu itu pintar merasa tapi Jim ini selalu merasa pintar selalu merasa dirinya pintar ada orang yang tidak sejalan buangnya wow, sesat ini oh, kafir ini selalu ada kafir di dalam petaknya makanya kenapa Jim itu digambarkan segitiga ke atas ada, ada apa? Ada matanya segitiga. Kata sebenarnya. maksudnya, api, jin ini memang tercermat ter dari api yang menyala. coba kalian rasakan dengan rasa yang sangat dalam. Karena yang paling susah untuk mengambil pada Tuhan itu jin, kerana jin ini bukan alat yang untuk mengambil pada Allah. Walaupun Allah menciptakan, di ayatnya, Allah mengatakan, "Wahai makhluk jin, wal-insaillah dia Aku ciptakan jin akal." dan Insan, Insan ini lebih terasa akal dan rasa atau dikatakan jin itu adalah manusia-manusia yang masih berakal tapi belum punya rasa, sedangkan Insan adalah manusia yang lebih menggunakan rasa, disebutlah Insan Insan kamil yang sudah berserah diri kepada Allah jadi kalau kalau masih berpikir itu belum disebut manusia itu masih dalam kategori jin nah kalau sudah menggunakan rasa Maka dia disebutlah insan, disebutlah nas, insan kamil adalah orang yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Mak, nah, Allah ciptakan jin dan insan. Artinya berarti Allah menciptakan akal dan rasa. Itu semuanya untuk kembali kepada Allah untuk ibadah. Tapi jin ini susah. Makanya daerah itu juga jin ini. Bahkan ketika rasa atau ketika isro mira itu kan terasa. Jiwanya rosong, mira. Ketika jiwanya Rasulullah, jin ibrit ini jin, jin yang ada di dalam Gilebi Ahmad atau Muhammad ngikutin terus. ngikutin, bahkan sampai masuk ke dalam matahari. dia masih ngikutin. tapi ketika dia masuk ke dalam matahari, ke dalam sebuah lubang, ada di sana lubang cahaya yang tidak ada, sisa ditembus oleh jin. Dan jin akan terbakar di sana karena di dalam lubang matahari itu, di dalam matahari yang paling dalam ada lubang cahaya itu adalah air, kumpulan dari air ini sedangkan jin adalah api senyawanya masuk ke air ya mati api, api masuk ke air ya mati dan air adalah salah satu simbolnya adalah hati nurani malaikat di dalam nurani cahaya nah, ini kalau jin ini bahkan lebih jenaz lebih cerdas hati nurani daripada jin nah, ini jin itu senyawanya dengan nafsu dengan iblis sedangkan jiwa adalah di dalamnya ada disebut Yaitu Adam Dan di dalamnya lagi ada Nur Muhammad dan Luh Kudus Luh Kudus ini adalah pusat segala ilmu Pusat segala pengetahuan Ketika kita tersentuh Luh Kudus ini tersentuh ke dalam diri yang paling dalam Maka akan tersentuh hatinya Tersentuh nafsunya Tersentuh pikirannya Nah sementara harusnya manusia ini adalah Jiwa yang mengendalikan nafsun pikiran dan hati Nafsu itu gak bisa dimatikan Kalau nafsu dimatikan ya mati manusia Bukan disebut manusia Makanya Kenapa kita masih disebut manusia? Karena masih ada perangkat nafsu Karena masih ada perangkat pikiran Namun pada umumnya orang itu Kebanyakan adalah pikiran mengendalikan jiwa, hati, dan nafsu Atau kebalikannya pikiran sama nafsu mengendalikan hati dan jiwanya Nah kalau orang-orang yang soleh Insan yang beriman pada Allah dan senanglah berserah dengan Allah itu jiwa yang lebih dulu, jiwa yang menjadi imam. Makanya al yawma akmal tu laku di luku mu Pada hari di mana dia menjadikan din menjadikan jiwa sebagai imam kepadanya, imam iman kepadanya, sujud kepadanya pada adam itu jiwa itu dan dijadikan imam badinya. Itulah orang-orang yang insan. Itulah orang-orang yang isan Dia bukan hanya islam lagi, tapi sudah isan nah, Sedangkan orang-orang yang pada umumnya masih menjadikan dir Pikiran itu sebagai leadernya Sebagai bosnya Sehingga ketika ada orang yang berkatakan Oh saya menggunakan akal sehat Akal sehat itu belum sehat bro. Akal sehat itu masih jir Yang hebat itu adalah rasa Rasa akal itu masih masih dipengaruhi rezim makanya rasul pernah mengatakan kalau disebut pintar iblis itu lebih pintar karena iblis itu hat atau nafsu bisa mengendalikan pikiran iblis itu lebih pintar iblis bisa nyampe jadi kalau disebut cerdas oh saya membeli si a atau si b calon pasangan si a karena kenapa karena pilihan saya cerdas kecerdasan itu masih bisa dibingung kepintaran itu masih bisa dipenetrin tapi kalau rasa-rasa gak bisa dibohongin. Rasa gak bisa dibohongin kecuali rasanya sudah dipinteri, sudah dibohongin oleh akal. sudah ditutupi oleh karena akal, Karena akalnya ini lebih dominan. Karena pikirannya lebih dominan. Rata-rata orang yang terkena hasud, orang yang terkena fitnah adalah orang yang menyedapankan pikiran dibanding ras. Rata-rata orang yang kerasukan jenis, Kerasukan jin yang di luar diri, yang sok yang tidak punya casing lagi, sebutnya saya lebih bisa ke virus jin di luar diri. Rata-rata orang yang kemasukan virus, ngeh otaknya, dan mudah kemasukan virus-virus jahat, Trojan atau seperti apa virus-virus kayak gitu, itu rata-rata orang yang banyak berpikir, orang yang sering ngamun, orang yang sering menghayal, berimajinasi ke mana-mana. Bukan internet juga begitu? Handphone, ya? handphone, Android, laptop. Ketika kita banyak browsing kemana-mana Masuklah virus Dan merusak jaringan yang ada di handphone atau di laptop Kenapa? Karena masuk virus Itu kan software Nah, dulu nggak bisa Masuk dulu jelasan Seperti ini Jimny ini Karena dulu mungkin tidak ada perbandingan dengan teknologi Kalau sekarang gampang sebetulnya untuk menerjemahkan nah, Jimny ini software Jimny ini tidak terlihat Makhluk halus Ya halus Pikiran kan makhluk halus Terus kan eh, jin jin di luar diri daya, saya menyebutnya jin di luar diri terpikirus daya daya -daya, di, daya rendah di dalam di luar diri kita di dalam diri kita yaitu benda tumbuhan hewan dan manusia makanya ketika mati kalau orang dominan dan pikiran dia reinkarnasi balik lagi ke batu balik lagi ke tumbuhan balik lagi ke hewan balik lagi ke manusia reinkarnasi karena apa di dalam Quran pun ada reinkarnasi di surat al kafir ya, tentang apa asal al kafir itu orang yang meninggal bangun, terus bangun lagi setelah 300 sampai 9 tahun, terus dia membawa-bawa koin loh, koinnya nggak nggak nggak laku karena 200 tahun yang lalu. ya bukan berarti hidup lagi atau hidup kenaik, tapi yang hidupnya itu jiwanya laku. dia melihat lagi masa lamunya itu reinkarnasi. karena kalau secara tubuh nggak mungkin tubuh bertahan sampai ratusan tahun, otomatis ini hubungannya adalah jiwa yang belum selesai. Orang-orang yang banyak berpikir, akhirnya jiwanya belum selesai dengan dirinya sendiri. Akhirnya ketika dia mati, ya reinkarnasi ke tempat lain. Yang akhirnya nanti mencari tubuh-tubuh yang sesuai dengan karakter dirinya. Tubuh-tubuh yang e, nanti wadah-wadah yang sesuai dengan karakter ketika jiwanya hidup. Kita dominan apa? Misalnya di benda, ya ke benda lagi. Kita dominan di tumbuhan, di tumbuhan ya kalau tumbuhan. Kita dominan di sifat-sifat hewan. Ya ketika meninggal monyet tidak kembali kepada Allah tapi menjadi anjing misalnya menjadi monyet. Monyet tadi termahak lagi kan? sama manusia itu ya, sudah mati. Ini yang saya sebutkan antara surga dan neraka tadi sebenarnya saya sebutkan surga neraka yang sudah milik kita. Namun setelah meninggal memang ada surga dan neraka. Apa yang disebut surga dan neraka setelah meninggal? Ketika kita mati, kita masih di dunia bahkan kita jadi rengkaras, jadi monyet, jadi batu, jadi tumbuhan ke pohon beringir misalnya itu berarti kita tidak kembali pada Allah tidak sempurna berarti kita di neraka di dunia ini tidak disiksa ini, itu tidak manusia disiksa manusia terlaka oleh karakternya sendiri manusia tersiksa di neraka oleh kelakunya sendiri, bukan oleh Allah tidak secuai pun Allah itu menganiaya bahkan tidak sebesar biji jarak pun Allah itu menganiaya manusia jadi ketika manusia mati terus tiba-tiba Dia menjadi tumbuhan, jadi beringin Beringinnya ditampang sama manusia lagi Itu akibat perbuatannya sendiri Bukan akibat Allah mengajab atau meniksa seseorang Tidak! Manusia masuk neraka, manusia masuk itu Jadi Allah itu maha rahman dan rohim Jadi masuk nerakanya pun bukan berarti begini begitu disiksa Bukan, tapi disiksa oleh hasil dari perbuatannya sendiri Maka takutlah sama dosamu sendiri. Takutlah sama dirimu sendiri. Jangan takut sama Allah. Memangnya Allah iblis. Memangnya Allah penyelam kan? Memangnya Allah sadis? Allah itu maha rahmat Bro. Allah itu maha kasih, maha sayang. Allah itu tidak sadis. Allah itu baik. Sadis itu karena akibat dari kita sendiri. Maka takutlah. Jangan kepada Allah, tapi takutlah kepada dosa. Dosa ini yang harus ditakutin, karena kalau kita mati masih tetap di dunia artinya kita tidak kembali ke allah. Nah yang disebut surga adalah ketika kita mati, ruh kita melihat tubuh kita yang sudah beral fungsinya dan kita kembali ke langit itu artinya kita ke surga. Kalau setelah dari langit melihat anak cucu kita melihat orang-orang yang masih hidup mengisi jasad kita itu seperti nonton tv gitu, ketika melihat dari langit itu so dekat tidak ada jarak begitupun yang meninggal tapi masih tetap di dunia, eh misalnya leluhur kita itu mereka itu melihat kita itu seperti nonton YouTube begini, mereka tidak ada jarak. Jadi tidak, kalaupun meninggal kakek, bujuk nenek, uh, ada yang naik ke atas ataupun yang masih tetap di bumi, itu mereka melihat kita itu seperti kalian nonton YouTube saya, itu mereka akan melihat sangat dekat sini. Apa yang kita perbuat Baik yang terantep dan tersendungi, itu mereka dilihat Yang meninggal saja, orang-orang yang melihat, melihat Apalagi Allah, Allah malah melihat Karena Allah meliputi seluruh ciptanya Aha, satu kesatuan Antara Allah dengan yang diciptakannya yang jelas, yang namanya jin ini bukan Dalam imajinasi kita, tiba-tiba misalnya Kayak piram cerita Aladin Ada apa? Ada lampu Lampu, tiba-tiba digosok lampu dalam ceritanya kan Aladdin digosok keluar jiwu. Terus Aladdin minta pertolongan Jin, tolong bikinmu istana. Nah padahal lampu yang dimaksud Jin buat bahwa dia menemukan lampu yang sudah rusak, yang sudah terdebu, yang tidak terurus di dalam sebuah gua. Itu pikiran otak. Jadi lampu ini otak. Nah ketika Aladdin memohon permohonan, digosok otaknya belajar dia bagaimana caranya membuat istana dikosok terus, akhirnya keluar jenis, keluar uh, kecerdasannya jenius, akhirnya jenius kan otomatis kalau mau bikin bangunan, bikin istana itu enak cerdas, harus pakai arsitek harus pakai pikiran, wah dibangunlah istana, jadilah istana sim salabim, sim salabim disini bukan langsung jadi tapi pakai proses, sim salabim atau ida aroda saya aida kulahukun Payakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, jadi maka jadilah. Bukan surat, jadi maka jadilah. Payakun di sini adalah proses. Jadi segala sesuatu butuh proses Jadi cium salapin. Bukan berarti langsung jadi, bukan. Proses karena pikirannya digosok. Lampung. Lamping itu ya otaknya. Digosok kepalanya. Wah, gimana caranya bikin istana? Kata Radin. Wah, dia dibuatinlah istana. Dia memanggil paksitek. Dia sendiri gambar. Setelah gambar, jadilah istana akhirnya Yasmin pun terpesona dengan kecerdasan alami ini aladin orang biasa, orang susah tapi kok cerdas. Nah rata-rata biasanya orang cerdas dari Indonesia yang sekolah di Jerman, sekolah di Amerika dapat prestasi seperti contohnya Beja Habibi itu rata-rata langsung susahnya. Karena kesusahannya itulah dia memaksa, terpaksa dan akhirnya kesusahan itu kondisinya itu memaksa dia untuk berpikir untuk terus menggosok. Lampu alam ala ini Ia terus menggosok pikirannya Belajar, belajar, belajar Dan akhirnya Jimnya itu hebat Mampu mewujudkan Segala apapun yang dikendaki tuannya Pada tuannya Jim, tolong bikin pesawat Wah oh, akhirnya dia mampu menciptakan uh, Sayap Habibi itu adalah disebut Mr. Rui Dia mampu menciptakan aerodinamis sayap Dia bukan menciptakan pesawat Pesawat itu sudah ada zaman dari zaman dulu Habibie ini mampu menciptakan uh, pes, uh, ini apa sayap, akselerasi, kedinamisan sayap, dan aerodinami sayap. Makanya di luar negeri Habibie disebutnya Profesor Mr. Wing. Mr. Wing, Profesor Pencipta Sayap. Nah ini karena apa? Karena dia punya lampu ajaib di dalam kotaknya, yang selalu dia gosok. Maka keluar lah jurnya, yang hebat. Saya siap melaksanakan tugas Anda. Bistar Habibie. Habibie, oh, saya ingin begini, begini, perciptalah sesuatu yang baru, dihormatilah dia. Itu pakai akal, pakai pikiran, untuk, -untuk dunia, baru pakai pikiran, nah, untuk akhirat, dia puasa. Dia puasakan, dia melemahkan pikiran, melemahkan tubuh, melemahkan e, hati, agar jiwa lebih kuat, makanya kenapa? Puasa itu untuk orang yang bertaqwa Taqwa ini kawiyun Kawiyun ini artinya kuat Jadi melemahkan tubuh, melemahkan pikiran Menguatkan jiwa Itu fungsi puasa Sama ketika misalnya kita berserah diri Itu pujuannya melemahkan Pikiran, hati, dan langsung diserahkan Hanya Allah yang menyerahkannya Taruhlah seperti jiwa ini Seperti air yang bening Dimasukkan kopi Akal, jin Dimasukkan air E, apa Bula Malaika, misalnya, dimasukkan e, Yang lain, misalnya, krimer Dikocek, ketika membentuk, misalnya, satu Satu gelas kopi dengan krimer Ketika terbentuk Itu warnanya coklat Apakah bisa balik lagi menjadi nomor nih? Dengan sendirinya? Tidak bisa Kalau udah menyatu Bulanya tidak kelihatan, tapi dirasain ada manisnya Kopinya kelihatan, tapi dirasain ada rasa kopinya ini ketika membentuk kopi 3-in-1 uh, warna coklat itu ngarah kopi ini gak bisa kembali lagi ke jernih lalu siapa yang bisa kembali ke jernihan jiwa kita ya diserahkan sama Allah biarkan Allah yang membersihkan jadi ketika misalnya taruh air yang tadinya air jernih berubah menjadi air kopi kita udah larut nih udah tercampur oleh dosa pikiran dosa hati, dosa nafsu kita udah tercampur dengan berbagai dosa 3 in one tiga dalam satu itu kita gak bisa mengubah diri kita dengan pikiran, oh saya harus berubah saya harus begini, pakai disiplin ini pakai disiplin gumbu ini, ini itu itu sama dengan memadamkan api dengan bensin atau memadamkan api dengan tenak gak ngaruh tapi kalau kita serahkan sama Allah makanya Islam berserah diri kepada Allah itu biarkan Allah yang mengubah Nah ini mengubah pikiran kita, mengubah hati kita. Jadi Jin, iblis itu, itu tidak salah. Hanya permasalahannya, apakah mereka yang mendalikan kita atau kita yang mendalikan mereka? Nah, Sulaiman hebatnya, jiwanya mampu mendalikan Jin. Makanya Jin tunduk. Palingnya Jin bisa dipakai oleh Sulaiman untuk membangun istana. Jin, Jin para arsitek, Jin itu. Dan ada pun seperti misalnya yang percaya bahwa Uh, ada makhluk lain di luar kita, di luar bumi? Iya benar. Karena ketika Allah menciptakan planet-planet, itu tidak memajin. Setiap planet ada timbulinya. Bahkan di ayat-ayatnya, setiap Ardun, setiap planet yang diciptakan Allah, itu memiliki penjaga-penjaga. Di planet misi Jupiter ada penjaga itu. Di planet Mars ada penjaga itu. Bahkan akhir-akhir ini, ditemukan foto satelit-satelit NASA yang menunjukkan bahwa di Mars memang ada kehidupan. Ada cuaca, ada bekas-bekas kehidupan, menunjukkan bahwa setiap planet itu ada penjaganya walaupun mungkin berbeda tubuhnya dengan kita. Kalau kalian menonton film Avatar demi yang ada yang manusia berekspansi ke ke planet alien biru, itu seperti itu memang masih dalam imajinasi tapi itu benar. Itu pengalaman dari orang spiritual yang pernah pergi ke Planet itu, lalu menyaksikan di, di alam malam itu dengan jiwanya, menyaksikan di alam malam itu di planet itu ada ada manusia-manusia juga seperti kita, yang tubuhnya gede, ada yang tubuhnya kecil dan lain sebagainya, warna hijau, biru dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya kita yang menciptakan dunia ini, namun mereka disebutlah alien. Ketika mereka datang ke sini menggunakan perangkap UFO, disebutlah kita alien. Itu sebetulnya Jin. Ya, jin itu orang-orang jimius, -orang dia sudah sampai di sini jimius, tapi ini jinnya bukan virus maksudnya masih ada bentuk fisiknya ada juga ya, fisiknya, bahkan ada jin-jin yang dari per peradaban dulu seperti yajut-majut atau gummago yang masih menempati bumi di dalam bumi kita, tapi bukan permukaan kita, hidup di permukaannya sedangkan dia di dalam permukaannya dan uh, uh, uh, tutup akut, arktik Utara dan Kutub Selatan Antartika itu menjadi polos, menjadi kayak semacam gerbangnya. Dan ternyata di dalam bumi kita itu ada rongga-rongga, bahkan ada rongga-rongga yang sangat tinggi, yang sangat besar, sama seperti bumi. Sembari diri sama seperti di permukaan di, di dalamnya ada ada sungai, ada laut, ada tumbuhan lagi, ada pohon kelapa di dalamnya ketika masuk ke dalamnya itu bahkan ada lubang seperti di Pap ada bukan di Papua Nugini itu ada lubang besar ketika masuk ke dalamnya ada mahluk-mahluk di dalamnya tersambung dengan laut di dalamnya ada pola ada apa lagi, ada kehidupan kita kan baru hanya di bumi di bumi saja baru semuanya terjelajah apalagi di dalam perut bumi kehidupannya yang dulu Yajus Maju yang akses untuk dari gunungnya itu dicol sama besi, sama gerbang oleh Raja Julkarnain, Nabi Julkarnain Julkarnain ini dulu zaman hebat sanggih sebetulnya 2 tahun yang lalu itu canggih lebih canggih dari zaman sekarang bahkan kata Habibie saja ini melihat burung budur dia langsung, wah ini burung budur hitungan matematiknya, sangat jenius ini sangat hebat, bentuk burung budur saja itu menunjukkan peradaban yang ada hari ini baru 30% nya dari peradaban yang pernah terjadi di masa lalu bahkan di 2 tahun sebelum masehi menunjukkan jadi kecanggihan itu bukan saat sekarang aja dari dulu juga udah ada kecanggihan cuma manusianya ingkar pada Allah hanya menginginkan kecerdasan otak jinus tapi imannya kurang insannya kurang rasanya kurang hancur lagi karena kesalahan. tumbuh lagi manusia bikin lagi peradaban canggih tapi karena kurang iman karena lebih mengandalkan jid hancur lagi. Jadi di sini saya menunjukkan bahwa jin ini ada di dalam diri kita sendiri itu alat fikiran. Apakah kita menjadikan jin ini sebagai imam kita, sebagai pemimpin kita, atau kita menjadikan adab sebagai pemimpin kita, atau kita menjadikan jiwa atau menjadikan rasa sebagai imam kita? Makanya eh, tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan insi, tidak semata-mata Allah menciptakan akal dan rasa, kecuali semuanya itu bersalah di. Ini bukan hanya akal saja yang diserahkan kepada Allah itu. Bukan hanya jin yang ibadah itu, tapi juga rasa insan. Insan itu harus pakai rasa. Kalau belum pakai rasa masih menggunakan pikiran, itu bang mab masih batasnya masih di bangsa jin. Ingat ya. Walaupun kalian hafal Quran, karena jin-jin juga hafal Quran, hafal ayat, tapi kalau masih di sini ranahnya masih di akal, masih baru hafalan, imannya itu baru, baru iman hafalan belum pakai rasa kalian berarti masih bangsa jin, belum bangsa manusia. Karena bangsa manusia itu menggunakan rasa. Hah? Menggunakan rasa. Qama halaqtol jinna wal insi illa liya'budu. Tidak semata-mata waktu jadikan atau orang -orang ciptakan jin dan rasa itu semuanya untuk mengabdi dan berserah diri pada Allah. Ya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini tentang jin bisa dipahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita bahwa jin itu sepertinya bukan apa-apa yang sekritis-kritis ini itu tapi akal pikiran sendiri dan yang luar kita adalah jin virus yang sudah tidak memiliki lagi software. Nah, kita kalau berserah diri kepada Allah maka tidak akan lagi ada di dunia. Tapi kalau misalnya kita masih berat dengan daya daya kehidupan duniawi ini, maka kita pun akan menjadi virus itu, menjadi jin yang tanpa software, tanpa raga, jadilah virus seperti mereka yang tidak kembali pada Allah dan menggoda lagi manusia. Allah alamiswaab. Semoga kita termasuk orang orang yang dilindungi Allah subhanahuwataala untuk kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Hanya kepada lahnya kita kembali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dengan saya Herman Jantik